Aku tidak takut kehilanganmu, karena engkau bukan milikku atau milik orang lain. Aku mencintaimu apa adanya tanpa keterikatan, tanpa rasa takut, tanpa syarat, tanpa egoisme, tanpa berusaha menyerapmu. Aku mencintaimu dengan bebas karena aku mencintai kebebasanmu dan juga kebebasanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawannya cinta itu ketakutan. Cinta yang sempurna kata Anthony Jamilu menghilangkan rasa takut. Di mana ada cinta tidak ada tuntutan, tidak ada harapan, tidak ada ketergantungan. Saya tidak menuntut engkau membuat aku bahagia. Kebahagianku tidak terletak padamu, jika engkau meninggalkanku, aku tidak akan mengasihani diriku sendiri, aku sangat menikmati kebersamaan denganmu, tapi aku tidak terikat. Ini kalimat yang menunjukkan tidak takut. Kalau kita dipenuhi ketakutan, hasilnya adalah ketergantungan. Jadi baik ketakutan maupun harapan membuahkan ketergantungan. Dan kalau itu sudah ketergantungan, cinta kita berubah jadi kepemilikan tadi. Tidak mau lepas, menghalangi pertumbuhan kita. Cinta yang harusnya membebaskan jadi penjara. Itu karena ada ketakutan-ketakutan. Kamu kan bilang, lupakan saya takut. ditinggal Pak air rumusnya tadi rumus tadi itu yo kalau itu demi kebaikan demi kebahagiaan demi pertumbuhanmu kamu menjauh meninggalkanku saya siap karena yang bisa aku lakukan adalah memberikan yang terbaik untuk dirimu maka nanti di buku ada pertanyaan Apa itu cinta kata sang guru cinta itu ndak ada rasa takut sama sekali Apa yang biasanya kita takuti? Cinta, kata guru itu Banyak orang takut mencintai Karena tadi mencintai resikonya berat Orang lebih suka mengejar kesenangan Orang lebih suka mengumpulkan kepemilikan Bahkan yang dicintai pun diperlakukan kayak properti untuk dimiliki Sementara harusnya cinta itu memberi Bukan meraih mendapatkan Maka banyak orang yang takut mencintai sebenarnya Meskipun dia bilang aku cinta padamu Sebenarnya itu kan nama lain dari Aku ingin memilikimu, aku ingin membuatmu jadi milikku saja Kamu harus nanti patuh pada apa yang aku inginkan Dan itu bukan cinta Jadi ini lawan berat Kedua dari cinta setelah keterikatan ketakutan Ini ada urean menarik tentang ketakutan Kata Anthony Demillo Hanya ada satu kejahatan di dunia ini Yaitu ketakutan Dan hanya ada satu kebaikan di dunia ini Yaitu cinta Yang kadang-kadang disebut dengan nama lain Nama lainnya cinta itu bisa kebahagiaan, kebebasan, kedamaian, kegembiraan Tuhan atau apapun Label tidak terlalu penting Dan tidak ada satupun kejahatan di dunia ini Yang tidak dapat anda lacak sampai pada rasa takut Tidak satupun Jadi akarnya semua kejahatan itu ketakutan Orang yang benar-benar anti kekerasan Yang tidak mampu melakukan kekerasan Adalah orang yang tidak punya rasa takut Hanya ketika Anda takut, barulah Anda marah. Boleh dicek, kata Anthony Demelo pikirkan kapan terakhir Anda marah dan cari tahu ada ketakutan apa dibalik kemarahan itu. Apa yang Anda takutkan hilang atau apa yang Anda takuti diambil dari Anda. Takut pada apapun itu, akar, kejahatan apapun itu akarnya ketakutan. Begal pak orang maling pak takut tak makan takut miskin orang curang pak takut kalah orang kamu mesti mikirnya ke sana yo curang apapun okay mesti kamu mikirnya ke situ yo curang apapun akan banyak curang kamu marah pun akarnya ketakutan kenapa kamu marah karena takut Kehilangan ini kehilangan itu terus kamu marah Takut ada yang lepas terus kamu marah Jadi akarnya keburukan apapun itu ketakutan Kamu iri kamu dengki kamu putus asa Itu pasti kalau dilacak ke belakang sumbernya ketakutan Jadi bayangkan Anda melihat orang yang sedang marah Mungkin orang yang Anda takuti Dapatkah Anda melihat betapa takutnya dia? Kalau kita lihat orang sangat marah, berarti sebaliknya dia sebenarnya sangat takut. Misalnya kalian kerja, dimarahi bisa-bisa sama atasanmu. Itu kan pasti di balik itu ada ketakutannya dia. Karena kerjamu jelek, dia takut misalnya perusahaannya rugi, dia takut kehilangan ini, kehilangan itu. Jadi akarnya pasti ketakutan. Nah nanti kamu amati dirimu ya Kok saya marah sekali teman saya ngomong begitu Saya coba kamu cek Kemarin itu kamu rugi apa Kamu khawatir kehilangan apa Temanmu ngomong begitu Takut kehilangan kehormatanmu Takut kehilangan statusmu Takut kehilangan nama baikmu Pasti dibalik itu ada ketakutan Maka akarnya Semua kejahatan itu ketakutan Maka dia adalah lawannya cinta Jadi cinta itu antitesisnya adalah ketakutan dan keterikatan. Selama bentuknya masih ketakutan dan keterikatan, berarti belum cinta yang utuh, yang sempurna. Nah ini boleh kalian ucapkan kalau berani. Aku tidak takut kehilanganmu. Karena engkau bukan milikku atau milik orang lain.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 Cuma ini harus di frekuensi yang sama Kamu berani menyampaikan ini Ini cinta yang utuh Kalau versinya Anthony DeMillo Lanjut Nah terus ada pertanyaan begini Ini juga dibahas di buku beliau Ada banyak orang Katanya cinta, tapi sebenarnya mengejar kepentingannya sendiri, kesenangannya sendiri Kayak tadi misalnya, saya mencintai dengan tulus, saya mencintai apa adanya, tidak terikat, tidak takut Biar apa? Biar saya senang, biar saya bahagia bisa mencintai Kata Anthony Demelo, tidak masalah kok begitu, tidak apa-apa Pak itu kan berarti mengejar kesenangannya sendiri Ya tidak apa-apa wajar orang mengejar kesenangannya sendiri Tapi kan dengan cara yang benar dalam mencintai Maka terus beliau punya teori Tiga jenis mementingkan diri sendiri dalam cinta Yang pertama Saya melakukan kebaikan untuk yang saya cintai Karena memang melakukan kebaikan itu menggembirakanku. Ini kan mementingkan dirinya sendiri Ini positif kata Anthony Demilo Ada yang kedua Saya melakukan memberi kebaikan pada yang saya cintai Kemudian yang saya cintai jadi gembira senang Dan kesenangannya yang saya cintai itulah kesenanganku dan kegembiraanku Ini positif juga Yang tidak positif yang ketiga Yang saya kasih warna merah itu Saya melakukan kebaikan, berbagi kebaikan pada orang yang saya cintai Biar bebas dari rasa tidak enak Meskipun saya sering Meskipun saya tidak senang melakukannya Ini bentuk kasih sayang yang buruk Coba kalian perhatikan ya Kadang-kadang kalian ada di yang nomor tiga ini Kok kamu mau-maunya sih disuruh jemput pagi-pagi jam tujuh nantar kuliah? Yaudah enak lah kan, sudah deklarasi jadi pasangannya. Sebenarnya sih males satu. Nah, ini yang nomor tiga. Jadi ya, agar kamu bebas dari rasa tidak enak. Padahal sebenarnya kalau boleh ya kamu tidak begitu. Itu bukan kasih sayang, bukan cinta. Berarti keterpaksaan. Kamu tidak gembira melakukannya Kalau di yang nomor satu dan nomor dua kamu gembira Di yang nomor tiga kamu terpaksa Meskipun mungkin tidak kelihatan Ya gimana lagi pak resiko jadi pasangannya dia Nah itu terpaksa sudah Jadi ya ini berarti kamu tidak gembira Di yang nomor tiga ini ini relasi paling buruk Kata Anthony Demir Tidak nyaman tapi pura-pura nyaman Karena tidak enak saja Baik Makanya kata beliau Ada beberapa orang yang melakukan sesuatu Supaya mereka tidak perlu merasa tidak enak Dan menyebutnya kasih sayang Mereka melakukan itu berdasarkan perasaan bersalah Dan itu bukan cinta Jadi kok tidak kamu anter Ya kalau saya oh kok kamu mau-maunya nganter ya kalau saya nggak nganter nanti saya merasa bersalah kamu takut merasa bersalah itu bukan ciri kasih sayang yang ideal berarti kamu terpaksa saja dan kamu mungkin sering seperti itu ya menunjukkan kita belum ada di level tinggi dalam mencintai kesenangan kebahagiaannya yang kita cintai masih belum nomor satu tapi di yang pertama dan kedua tadi kesenangan dan kebahagiaan yang kita cintai jadi sudah jadi yang utama